Mitra bisnis, di tengah gencarnya optimisme terhadap Indonesia saat ini, diperlukan antisipasi secepatnya agar resiko gelembung finansial tidak akan kian besar dan membahayakan perekonomian negara kita. Nah untuk membicarakan hal ini, di ujung telpon e saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib a s r i Mas k a t i apa saja opsi untuk antisipasinya? Mungkin Bank Indonesia bisa melakukan intervensi Tapi masalahnya kalau dia melakukan intervensi Itu biayanya mahal sekali Uangnya ditaruh di dalam reserve Itu nilainya sama dengan USD bills Misalnya bunganya nol, Sementara dia lakukan sterilisasi dengan SBI Yang bunganya 6% Setiap unit dolar itu biayanya sekitar 6% Bank Indonesia nggak mungkin melakukan ini terus-menerus Karena balance sheet-nya atau neracanya akan tertekan Jadi nggak mungkin Bank Indonesia melakukan Atau pilihan lain yang bisa dilakukan adalah Mulai dipikirkan mengenai peraturan yang restriktif t e r h a d a p terhadap modal yang masuk. Di Brazil itu dilakukan dengan nama Tobin Tax. Misalnya modal jangka pendek itu dikenakan tax. Bank Indonesia sebetulnya sudah lakukan dengan mengatur bahwa kepemilikan SBI paling tidak satu bulan. Itu sudah mulai dilakukan. Tapi pertanyaannya apakah itu cukup atau tidak. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mungkin dengan fiskal yang lebih、eh, ketat. Kalau fiskal yang lebih ketat maka bunga akan turun. Nah ini akan mencegah untuk arus modal masuk yang terlalu banyak. Tapi persoalannya adalah kita butuh fiskal untuk infrastruktur. Karena tanpa itu growth-nya nggak akan bisa naik. Nah ini Pilihan-pilihan yang menurut saya susah, karena setiap pilihan itu ada kosnya, ada biayanya yang harus dikorbankan. Selain opsi tadi, apakah ada hal lain yang dapat dilakukan pemerintah? Percepatan pembayaran utang luar negeri sebetulnya. Karena dengan rupiah yang kuat begini, maka kita diuntungkan begitu juga dengan bunga rendah. Nah, saya belum lihat ini, di tengah optimisme seperti ini, p o l i s i apa yang sebetulnya dipersiapkan. Demikian Kati Basri, saya Wina Santoso.